Ada pertanyaan dari Bapak uh, Husen di Cililin uh, Tentang sholat mengalami uh, Pak Ustadz, uh, apa hukumnya bagi orang yang suka mengalahkan sholat Karena disibukkan dengan pekerjaannya Assalamualaikum Bapak Iya Bapak Husen di Cililin mudah-mudahan uh, Penerimaan di Cililin Dari Radio Roja Bandung ini cukup bagus ya Sehingga syiar dakwah di daerah itu juga semakin semarak silakan Bapak Hussein memberitahukan e, siaran ini ke tetangga, ke saudara, ke teman, ke kerabat dan seterusnya Sehingga dakwahnya lebih menyebar lagi ya Pertanyaan tentang bab sholat nih bab sholat ini bab yang masih jauh untuk kita bahas Tapi Takhirul bayan an waktil hajah layajuz itu kaidah dalam masalah fikih. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Mungkin Bapak Husen membutuhkan jawaban itu sekarang-sekarang. Saya tidak bisa mengatakan nanti akan dijawab setelah kita sampai pada bab salat padahal butuhnya sekarang gitu ya. Tayyib bas, enggak apa-apa. E, pertama bagaimana orang yang melalaikan salat? Karena katungkulkeun teuing ku urusan dunia gitu ya. Karena tersibukan dengan urusan dunia. Salat termasuk rukun Islam teragung setelah dua kalimat syahadat. Keduanya kan salat. Maka wajib kita tunaikan dengan semaksimal yang kita bisa. Tidak boleh kita melalaikannya. Melalaikannya dosa besar. Baik melalaikan umpamanya dengan cara melakukannya secara belang-belang Kadang sholat, kadang tidak Atau melalaikan dengan cara menunda-nunda dari waktu awal Subuh umpamanya jam 6 atau setengah 6 Zuhur umpamanya jam 1, jam 2 gitu ya Asar jam setengah 5, jam 5 apa sampai maghrib gitu Hampir maghrib gitu itu melalaikan, itu dosa besar Sehingga Al-Imam Ad-Zahabi Rahimahullah dalam kitab Al-Kabair Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar Dalam bab Tarkus Solat Dalam bab meninggalkan solat Sebab salah satu dosa besar adalah meninggalkan solat Beliau juga menjelaskan termasuk dosa besarlah melalaikannya Melalaikan waktu solat Itu dosa yang sangat besar Allah berfirman, "Fawailul lil mussallin alladzina hum an salatihim saahun." Wail bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata Imam Adz-Dzahabi yang dimaksud lalai salah satunya adalah melalaikan dari waktunya. Baik dia meninggalkan sekali-kali atau masih mengerjakan tapi waktunya itu diakhir-akhirkan. Maka orang itu akan memperoleh wail. Wail itu adalah wadin fina di jahannam, lembah di neraka jahannam. Wail yang berupa lembah di neraka jahannam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang suka melalaikan solat seperti itu. Oleh karena itulah, maka datang teguran dari Allah subhanahu wa taala. Lihat dalam surah al Munafikun. Ya yuhalladina amanu. La tullihkum amwalukum wa aula an zikrillah wa maya wa mayaf an dalika faulaika mulk Hai hey, orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu dan harta hartamu melalaikan kalian dari zikrullah. Yang dimaksud zikrullah di sini solat. Sebab dalam surah Al-Jumuah dikatakan idzanu lillil salati jumuah fasawiladzikrullah. Kalau kalian dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, maka segeralah kalian untuk berzikir kepada Allah. Yang dimaksud berzikir di sana ana salat, salat Jumat. Sehingga latul amwalukum wa lauladukum la an -dikrillah. Janganlah harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari salat. Ayat ini kata para ulama dicantumkan dalam surah Al-Munafiqun menunjukkan bahwa kebiasaan melalaikan salat karena harta, karena anak-anak, karena urusan dunia adalah kebiasaan orang-orang munafik. Berdasarkan hal itulah melalaikan salat dosa besar. Oleh Imam Az-Zahabi dimasukkan dalam al-kaba'ir dan termasuk salah satu ciri dari orang munafik, makanya jangan sekali-kali kita melalaikan sholat, lakukanlah sholat secara berjamaah di awal waktu di masjid beserta imam roh di masjid itu dan jaga secara kontinu sholat kita secara berjamaah di masjid di awal waktu tersebut karena melalaikannya termasuk dosa yang sangat besar. Wallahu aalam bissawab. Silakan lagi. Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. E, selanjutnya dari e, Abu Ahmad di e, Pajajaran Bandung, e, Ustaz, cara bagaimana cara mandi junub yang paling minim? Hanya ini e, asal menyuruh kuny saja. Iya, Abu Syeba Ahmad. Abu Ahmad di Pajajaran. Mungkin maksudnya Jalan Pajajaran Bandung ya, Abdul Rahman Saleh ke sana ya mudah-mudahan di sana juga diterima dengan bagus dan beritahukan tetangga, kawan, kerabat, keluarga ya. Iya, pertanyaannya adalah bagaimana mandi junub yang minim? Iya mandi batasannya adalah asal terbasahi seluruhnya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimanapun caranya, baik umpamanya nyebur ke kolam, nyebur umpamanya ke lautan terbasahi seluruhnya ataupun dengan cara pakai gayung lalu menciduk air di bak lalu dibanjurkan ke seluruhnya atau pakai shower atau pakai pancuran, pokoknya kalau seluruh tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki serta seluruh bagiannya terbasahi itu sudah dikatakan mandi. Dan berlakulah fungsi dari mandi itu artinya mensucikan dia. Dan saja dia umpamanya berhadas besar, umpamanya setelah junub, maka setelah mandi seperti itu maka itu sudah suci dari junubnya, dari hadas besarnya. Cuma kalau caranya seperti itu Dia tidak memperoleh pahala sunnah Mengamalkan sunnah dalam hal mandi Kalau kita mau Meraih beberapa jenis pahala Pertama pahala dari mandinya Kedua pahala dari Mengamalkan sunnah Dalam hal mandi Maka lakukan seperti yang Diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam Dengan cara pertama Berwudu terlebih dahulu seperti wudu Mau sholat ya, pertama Uh, cuci dulu kedua tangan sampai pergelangan lalu cucilah faraj kita setelah itu berwudu seperti wudu mau sholat ada dua cara cara pertama wudu sampai membasuh kedua kaki seluruhnya kemudian setelah itu diratakan dulu air ke seluruh rambut ke seluruh kepala sampai akar-akar rambutnya Setelah itu banjurkan air ke seluruh kepala tiga kali Lalu bagian kanan lalu bagian kiri Setelah selesai, itu selesai Mandi sesuai dengan cara Rasul Kedua berwudu tapi sampai mengusap kepala dan telinga saja Nanti kedua kakinya diakhirkan Setelah berwudu sampai mengusap kepala dan kedua telinga Barulah meratakan dulu air ke seluruh kepalanya Ke seluruh rambutnya Baru dibanjur Seluruhnya lalu bagian kanan lalu bagian kiri Se Sebelum selesai mandi Cuci dulu kedua kaki kita Kanan dulu tiga kali baru kiri tiga kali Setelah itu selesai Nah itu mandi yang sesuai dengan sunnah Nabi Salallahu alaihi Wasallam. Jadi Syarat Sesuatu itu disebut mandi Kalau seluruh bagian tubuh Dari ujung rambut sampai ujung kaki Terbasuh Sehingga kalau umpamanya anak muda sekarang Mandinya seluruh tubuh Kecuali rambut, rambutnya biasanya gak dibasahi itu Maka itu bukan mandi Kalau mandi junub seperti itu tidak sah Dan dia tetap dalam keadaan junub Kalau sholat dalam keadaan seperti itu Tidak sah Jadi para pemuda Para ABG ya kalau mau mandi junub umpamanya setelah tadi malamnya bermimpi umpamanya Lalu mandi junub, mandi dengan dibasahi seluruhnya Apakah diharuskan pakai sampo atau pakai sabun? Nah itu tidak wajib Kalau mau pakai boleh bagus Untuk kesehatan, untuk kesegaran, agar wangi Tapi kalau tidak memakai sabun, tidak memakai sampo Asal seluruh tubuhnya terbasahi maka itu sudah sah sebagai mandi. Wallahu alam saw. So, silakan naik. Iya terima kasih ya. Sebanyak Ustaz. Eh itu sanitnya dari di Batu Jajar. Barakallahu fiik. Eh Ustaz bagaimana cara mengajarkan wudu kepada anak di bawah 5 tahun karena mereka cenderung ingin main air. Syukran. Iya mengajarkan anak berwudu ya. Iya, pertama yang lebih efektif adalah dengan memperlihatkan bagaimana kita berwudu Terlihat oleh anak Anak kecil itu biasanya tuturut munding ya Latah ikut-ikutan apa yang dilakukan orang tuanya dia ikut Begitu Nah nanti dia melihat kita berwudu berulang kali Setiap berwudu lihat, setiap berwudu lihat dia akan hafal Kedua dia akan mengikuti Nah ketika dia mengikuti kita perhatikan kalau ada hal yang salahnya kita luruskan. Ah ini tiga kali sayangnya gitu. Yang kanan dulu tiga kali sampai sini nih sampai sikut. Sebab kadang anak-anak itu tidak jangkauan pikirannya tidak sampai ke sana. Oh disangkanya asal basah-basahan. Tidak dihitung berapa kalinya. Terus tidak diketahui sampai mana kalau membasuh. Wajah, kalau membasuh tangan, kalau membasuh kaki, kalau mengusap ini enggak mereka enggak paham. Nah, kita luruskan. Itu berulang kali insyaallah lama-lama juga anak paham. Adapun kalau kecenderungan anak selalu ingin main air yaitu lumrah wajar gitu ya. Enggak apa-apa. Sambil mandi umpamanya atau umpamanya nggak apa-apa si anak itu setiap budo basah gitu ya ganti aja atau nanti diajari nah kalau berbudo jangan sampai basah ke baju bajunya ya tuh kayak Umi lihat Umi nggak basah lalu diajari bagaimana caranya agar berbudo tidak sampai membasahi rambut eh membasahi baju begitu saja ya kepada Umi Abdul Rahman wassalam ini ada satu SMS yang nyasar ke HP saya Dari Anne Bagaimana Anne BD BD Bandung mungkin ya Bagaimana cara wudhu akhwat di tempat terbuka Ya Cara wudhu di tempat terbuka atau tertutup tidak ada bedanya Sama saja gitu ya Cuma mungkin kalau di tempat terbuka Akhwat itu harus Kelihatan kepala harus kelihatan juga lengan sampai sikut gitu ya Jadi begini pertama berusaha untuk berudu di tempat tertutup bagi akhwat Adapun nanti boleh gak mengusap bagian luar kerudung Karena ada hadis bahwa apa namanya dibolehkannya laki-laki ketika berwudu memakai sorban dengan mengusap bagian atas sorban atau ketika ada orang yang salah satu anggota wuduhnya diperban gitu ya diperban karena ada luka cukup diusap bagian atas dari perbannya itu itu pembahasannya mendalam nanti akan kita bahas dalam bab wudu gitu ya nah, cuma untuk sekarang akhwat berusaha untuk ee, wudu di tempat tertutup yang tidak kelihatan aurat ketika terbuka dalam hal wudu sebab bagaimanapun kalau tangan tidak bisa diusap bagian luar dari lengan bajunya saja nggak bisa. Kalau umpamanya kaki bisa diusap e, bagian luar dari kaos kakinya atau sepatunya itu bisa tanpa harus membuka. Tapi kalau lengan tidak itu harus tetap dibuka sampai siku dan terkena air wudohnya. Ya begitu. Jadi usahakanlah untuk berwudhu tempat tertutup. Wallahu a'lam. Ya terima kasih atas Untuk pelanisnya dari Abu Hudaifah, Uzalpa dari Champlas. Ini Champlas sendiri. Bismillah, Assalamualaikum, Ustad. Assalamualaikum. Bagaimana mengaplikasikan syariat Tayamum di kondisi sekarang ini yang melimpah air dan kaedah meminimalisir suatu yang darurat jika kamu Abu Hudayfeh di Ciamplas, ini bisa Ciamplas cililin, bisa Ciamplas Bandung, ya, ya markas Jin Ciamplas Bandung tuh. Bagaimana aplikasi dari tayamum dengan kondisi melimpahnya air? Ya, pertama bisa karena sakit, ya, karena sakit, kalau kena air dia tambah parah sakitnya, dia boleh bertayamum. Yang kedua mungkin saja ya, mungkin saja. Kita suatu saat berada dalam kondisi yang mengharuskan kita tayamum Umpamanya kita e, berkemah ke hutan Atau karena ada tugas di pedalaman Pas datang waktu sholat tidak ada air gitu ya Maka kita harus tayamum dengan cara e, menepukan kedua telapak tangan kita ke tanah Nah itu sangat-sangat memungkinkan Adapun pertama, kalau ada air Walaupun air itu umpamanya agak jauh dari tempat rumah kita Tapi bisa kita jangkau Kedua, kita sedang sehat Lalu kita bertayamum Maka tidak boleh, tidak sah tayamum kita Kalau tidak ada udur Jadi dibolehkannya e, tayamum itu karena ada udur Di saat tidak ada udur, maka tidak ada syariat tayamum Al hukmu yaduru duru ma ilatih wujud dan waadaman hukum itu beredar bersama ilatnya ada atau tidaknya hukum dilihat dari ada atau tidaknya ilat contoh tayamum tayamum itu hukum dan tayamum dibolehkan karena ada ilat ilatnya itu pertama tidak ada air yang kedua karena sakit umpamanya ya karena tidak ada air atau karena sakit itu ilat, itu sebab maka lahir hukum tayamum. Di saat ilat atau sebabnya tidak ada, maka tidak ada hukum tayamum. umpamanya sakit tidak, kita sedang sehat, air banyak, gitu ya, hanya karena malas. Aduh malas umpamanya. Maka malas bukan menjadi udur bagi adanya hukum tayamum. Jadi kalau tidak ada udur, tidak ada hukum tayamum. Bertayamum ketika tidak ada udur Maka tidak sah tayamumnya Dan sholat yang memakai tayamum seperti itu juga tidak sah Jadi kalau kondisi kita tidak memungkinkan untuk berwudu memakai air Maka dibolehkan kita untuk bertayamum Umpamanya contoh ketika kita berada di dalam bus Atau kereta gitu ya Keretanya tidak ada Airnya umpamanya keretanya super ekonomi datang waktu sholat nggak mungkin kita berwudu air nggak ada umpamanya turun nggak mungkin gitu sementara waktu sholat sudah tiba maka kita boleh bertayamum dalam kondisi seperti itu dan itu dibolehkan karena adanya udur yaitu udurnya tidak ada air air nggak ada umpamanya di sana. WC-nya kosong nggak ada air atau di bus nggak ada air umpamanya kita air minum juga nggak ada dan kalau ada juga nggak mungkin kita umpamanya berwudhu di sana maka kita boleh bertayamum dalam kondisi seperti itu. Wallahu aalami shol. Ya, terima kasih atas penjelasan Ustadz. Untuk selanjutnya dari Abu Khonsa di Marga Asy. Assalamualaikum. Uh, ada dua pertanyaan Satu, uh, tadi Ustadz mengatakan bahwa anjing laut halal Bukankah bukankah anjing laut itu ada taring dan kebanyakan hidup di pantai kata? Untuk yang kedua, uh, apakah kepiting laut uh, halal? Iya, tadi dikatakan anjing laut itu halal Bukankah itu ada taring? Iya, ikan gurame juga ada taringnya tuh Ikan-ikan yang biasa kita konsumsi ya. Itu ada taring dan itu pemakan ikan yang lainnya ikan lele gitu ya. Ada taring walaupun kecil dan itu pemakan ikan yang lainnya lele itu dan seterusnya. Nah, jadi walaupun ada taring gitu ya, tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikecualikan sebagai binatang atau bangkai yang halal. Karena karena adanya hadis keumuman halalnya setiap binatang laut Maka itu terkena dengan ke, keumuman tadi Termasuk umpamanya ikan hiu gitu ya itu halal Termasuk umpamanya ikan-ikan e, yang rata-rata yang namanya ikan yang ada di laut itu kanibal Itu pemakan ikan-ikan kecil lainnya Dan itu ada taringnya itu sama lihat umpamanya ya ketika kita makan ikan-ikan laut Itu di, di arah mulutnya itu pasti ada gigi, ada taring dan itu untuk memakan ikan-ikan jenis lainnya Walaupun ukurannya kecil Tapi itu halal semuanya ya, itu yang pertama Kedua bagaimana dengan kepiting laut? Iya, kena dengan yang tadi Karena itu hidupnya hanya di laut, jadi bangkainya pun halal boleh kita makan apabila kita suka. Kalau kita tidak suka ya jangan dimakan tapi karena bukan karena keharamannya tapi karena ketidaksukaannya. Wallahu a'lam. Ini dari shareernis tadi. Ditanyakan dari Salma di Cimahi. Barokah Ustaz. Apakah boleh berwudu dengan air hangat? Iya. Salma di Cimahi Mudah-mudahan Cimahi juga bagus ya e, Boleh gak berwudu dengan air hangat? Boleh, tidak ada larangan Ya, boleh dengan air panas Baik e, wud, e, air hangatnya itu karena alami Seperti umpamanya di Ciater Atau di e, air panas Garut Atau di air panas alami manapun Atau termasuk umpamanya air panas yang dipanaskan Ditahir, dipasak dulu atau melalui water heater gitu ya. Itu boleh, tidak ada larangan untuk menggunakannya. Yang ada adalah, e, pembicaraan para ulama dimakruhkannya berwudu dengan air yang langsung terkena sinar matahari. Umpamanya ada kolam atau sawah yang terbuka, terkena sinar matahari langsung. Sehingga menjadi hangat. Nah berwudu dengan itu makruh menurut suatu hadis Dan itu dipegang oleh para ulama Sekalipun hadisnya do'ir Hadis tentang dimakruhkannya berwudu dengan air yang langsung terkena matahari Hadisnya do'ir Nanti akan kita bahas ya Sehingga karena do'ir tidak bisa menjadi hujah Sehingga tidak ada larangan Untuk menggunakan air yang langsung terkena matahari Sinar matahari ah, ah, Kalau air itu hangat Karena sinar matahari yang tidak langsung Maka tidak apa-apa Seperti contoh umpamanya Air itu ditampung dalam toren Gitu ya Toren biasanya pasti disimpan di atas Langsung terkena sinar matahari Tapi sinar matahari tidak langsung terkena air Tapi kena toren Tapi karena panasnya lama gitu Sehingga air yang ada di toren itu menjadi Panas menjadi hangat Boleh gak kita pakai wudhu dan mandi? Boleh gak apa-apa Boleh Sekalipun langsung terkena matahari Maka boleh tidak apa-apa Jadi tidak ada larangan untuk mandi Atau berwudhu dengan air hangat Baik air hangatnya karena terkena sinar matahari Ataupun karena dimasak oleh kita Boleh tidak apa-apa Wallahualam jadi juga dari Mesir dari e, Salma e, dari Cimahi ada dua pertanyaan. E, dulu anda pernah dapat, pendap, e, dapat pendapat dari guru ngaji bahawa bila makan maka wudu kita batal. Apakah itu ada nasnya? Iya, tidak ada keterangan kalau kita makan itu wudunya batal. Tak ada sama sekali. Nanti kita akan bahas Nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu buang air besar, buang air kecil, buang angin, tidur yang lelap gitu dan makan daging unta. Hanya itu saja gitu ya. Selain haid, nifas, e, junub itu jelas membatalkan dengan hadas besar. Adapun makan, tidak ada keterangan bahwa makan itu membatalkan wudu, gitu ya. Coba ditanyakan ke guru tadi. Pak Ustaz, mana dalilnya bahwa makan itu membatalkan? Wudu, nggak ada sama sekali. Ya? Allahumma. Ya, terima kasih atas ya, jawapan. Ya, selanjutnya dari Ummu uh, Ainun di Kirchon. Uh, apakah air kencing bayi yang menaik baju itu najis, termasuk hadas besar atau cukup dibersihkan saja? Lalu berwudu. Iya, Ummu Aiman di Kiaracondong. Uh, air kencing bayi najis, ya, cuma dibedakan. Apakah najisnya itu berat atau ringan? Kalau berat disebut muhafwafa, kalau eh berat, kalau ringan disebut muhafwafa, kalau eh, pertengahan disebut mutawasiytoh, kalau berat mukhlatho seperti jilatan anjing gitu ya. Nah kalau si bayi tersebut belum makan. Masih hanya dikonsumsi asi gitu ya Hanya asi belum dikasih makanan tambahan Maka disebut najis mukhafafa Mukhafafa itu eh, dianggap ringan itu dari segi cara membersihkannya Cukup dengan dicipratkan air tanpa harus dibasu Itu cukup cipratkan aja air ke dalam eh, pakaian yang terkena dengan air kencing bayi tersebut Maka sudah suci lagi tapi kalau tidak ya diciprati lalu dibawa sholat tetap tidak sah. Tetap itu najis. Jadi disebut berat atau ringannya itu dilihat dari segi cara membersihkannya. Adapun hukum najisnya tetap najis dan tidak boleh dibawa sholat walaupun itu air kencing bayi yang baru lahir. Yang belum makan apa-apa kecuali asi saja umpamanya Tetap itu najis, gak boleh dibawa sholat ada nah, disebut ringan dari segi apa? Membersihkan najis tersebut dengan cara diciprati adapun kalau bayi tersebut bayi laki-laki yang sudah uh, makan uh, makanan tambahan Yaitu sama aja dengan air kencing kita Harus dicuci, harus dibasu seperti kita mencuci air kencing kita sendiri tapi bagaimanapun cara membersihkannya, baik yang ringan ataupun yang berat, tetap saja kalau itu najis terbawa solat menyebabkan solat kita tidak sah. Walaahu alam. Satu lagi terakhir ya? Mungkin interaksi terakhir, tapi masalah nifasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umar Auda di Cimahi. Berapa hari masa nifas Apa saja yang tidak diperbolehkan di masa nifas Sukrat Iya Masa nifas maksimal Berdasarkan nas hadis 40 hari Kalau sebelum 40 hari Itu maksimal ya Kalau sebelum 40 hari sudah kering Ya itu berarti sudah habis masa nifas Umpamanya baru 15 hari Si darah itu sudah kering Sudah gak keluar Dan sudah apa namanya keluar lendir putih sebagai batas akhir keluarnya darah nifas. Maka berarti sudah berhenti nifas. Umpamanya awal-awal kan banyak merah gitu ya, kemudian lama-lama coklat tua, kemudian coklat muda, kemudian coklat sangat muda, kemudian kuning, kemudian kuning muda, kuning muda, kuning samar sampai akhirnya ada Lendir putih yang berbau. Keluarnya lendir putih mengakhiri masa nifas dan juga masa haid kalau itu haid. Nah, itu walaupun belum 40 hari, umpamanya baru 15 hari atau 20 hari sudah wajib mandi, wajib sholat wajib saum kalau Ramadan. Dan sudah boleh melakukan apa yang boleh dilakukan oleh wanita-wanita yang suci, termasuk berhubungan dengan istri dibolehkan. Nah, jadi kalau sebelum 40 hari sudah apa? sudah suci, maka wajib dia mandi kemudian salat. Adapun kalau sudah 40 hari masih keluar darah, maka darah itu termasuk darah istihadhah. Dia wajib mandi, dia wajib sholat Dan wajib saum kalau itu di bulan Ramadan. Jadi 40 hari maksimal Masa naik nifas Walaupun dalam masalah ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama Tapi itulah yang lebih roji Nanti ikhtilafnya dengan dal-dalnya akan kita bahas pada waktunya Jadi begitu Kedua apa saja yang tidak dibolehkan oleh wanita yang sedang nifas ya Wanita yang tida, sedang nifas tidak boleh dia sholat Kalau sholat bukan dapat pahala tapi dosa Kedua dia tidak boleh saum Ramadan. Kalau dia saum, saumnya tidak sah dan dia dosa. Yang ketiga tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau berhubungan dia dosa. Yang keempat dia tidak boleh tawaf kalau umpamanya dia sedang umroh atau, atau umpamanya berada di sekitar Mekah. Karena salah satu syarat dari tawaf sama dengan Sholat yaitu wajib suci baik dari hadas ataupun dari najis baik hadas besar ataupun hadas kecil maka itu terlarang. Nah itulah yang terlarang bagi wanita yang sedang haid dan juga sedang nifas. Wallahu aalam. Jiswap. Ya saya pikir sampai di sini saja dulu pagi ini. Insya Allah kita nanti akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Untuk selasa besok Saya setiap selasa kedua Ada jadwal di Jakarta Sehingga Tidak memungkinkan Bagi saya untuk mengisi terlebih dahulu Sehingga selasa besok Baedah Subuh Ditiadakan acara lokal Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat Yang akan datang Sekian saja subhanakallahubihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa alhamdulillahi alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh